Good, good, Halo teman-teman, saya Jan Audi. Buat teman-teman semuanya jangan lupa ya untuk like, comment dan juga subscribe YouTube officialnya Buana Nada Record Official. Jangan lupa dan juga ingat loh ya beli VCD original dari Buana Nada Record. Jangan yang kan, jangan yang fake. Bye.